Kulah ini sabili, Adeguilah Allah, Ala bacirot, Aku dan yang mengikuti Aku, Subhanallah, dan tiada yang beriman dari orang-orang kafir. Alhamdulillah, Wassalamualaikum wa warahmatullah. Wa ala alihi wa man tabi aku fissan ilaih mitin Allahumman fa'ana bima alam tanah Wa alimna ma yanfa'una Wa zidna ilma Pada pertemuan sebelumnya Kita bahas Yang jadi mahrum bagi wanita Kemudian bagaimana pakaian Di hadapan mahrum tadi Siapa saja yang jadi mahrum Mahrum itu artinya apa kemarin Orang yang tidak boleh dinikahi Ada berapa kemarin mahrum Ujung yang pertama, kakek ke atas. Bapak kakek ke atas. Yang kedua, bapak dari suami. Berarti apa? Mertua. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki dari suami. Yang keempat, saudara laki-laki. Yang kelima, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki atau saudara perempuan. Iya enggak? itu keponakan. Yang keenam paman. Nih ya, dari jalur ayah maupun jalur ibu. Yang ketujuh mahram dari persusuan. Kemarin yang kita bahas kalau anak eh, maaf, saudara tiri bagaimana? Itu mahram atau bukan? Bukan. mahram. Iya, saudara tiri misalnya ini laki-laki nikah dengan perempuan masing-masing bawa anak, ya masing-masing bawa anak. Maka dia bukan sebapak bukan seibu. Maka ketika itu masih mahrom, maaf bukan mahrom. Ya artinya masih boleh menikah. Berarti kalau bapak ibunya nikah, anak-anaknya juga boleh menikah. nah beberapa sekarang catat beberapa aturan dengan mahram beberapa aturan wanita dengan mahram judul baru beberapa aturan wanita dengan mahram kemarin apa bahasanya terakhir ah, sudah selesai belum ah, Coba diulang beri mandang boleh berdua-duaan. Boleh bersafar dengan mahram. Tambah yang keempat. Lanjutan kemarin yang ketiga sekarang yang keempat. Boleh menyentuh mah boleh bersentuhan dengan mahram. Bersentuhan belum ya? Bersentuhan sudah belum kemarin? Belum Boleh bersentuhan dengan mahrum Jadi kalau ajak salaman boleh ya, Ajak salaman boleh Sentuhan boleh Namun kalau dengan yang bukan mahrum Tidak boleh bersalaman Kemudian yang kelima Boleh Berboncengan Dengan mahrum Boleh berboncengan Dengan mahrum Berarti kalau dengan yang bukan mahrum Boleh atau tidak? Tidak boleh Walaupun itu teman kerja Walaupun itu dengan tukang Ojek Walaupun itu dengan Tetangga Apalagi Dengan kekasih gelapnya gak Boleh Boleh, boncengan boleh Namun Gak boleh sentuhan Bisa gak gak boleh sentuhan Hah? Boleh gak Gak mungkin itu Syarat-syarat ini tidak mungkin dipenuhi Kalau dengan bukan makhrum coba Coba kalau pacaran nggak boleh sentuhan, kemudian pacaran nggak boleh dua-duaan, cuma di rumah saja dengan orang tua gitu, bisa? Bisa terpenuhi? Hah? Bisa terpenuhi atau tidak? Tidak bisa, mustahil. Kata orang Arab itu mustahil. Ya, jadi nggak ada istilah pacaran Islami itu nggak ada. Ya, pacaran Islami itu tidak, tidak ada. Contoh pacaran Islam misalnya Ayo mas bangun sholat malam Jangan lupa Ini laki-laki buaya namanya ya, Dia cuma cari perhatian saja Uang orang buaya sendiri Gak pernah dia gugah Dia bangunin cewek lain coba Ibunya sendiri gak pernah dia gugah bangun sholat malam Namun perempuan lain dia bangunin coba Modus itu kayak gitu Ya sudah terlanjur ya mudah-mudahan Dimaafkan Kemudian sekarang judul yang baru. Judul yang baru, pakaian wanita di hadapan para wanita. Pakaian wanita di hadapan sesama wanita. Pakaian wanita di hadapan sesama wanita. Tulis di bawahnya yang tidak boleh ditampakkan sesama wanita. Yang tidak boleh tampakkan sama wanita adalah bagian antara pusar dan lutut Adalah bagian Antara pusar dan Lutut Berarti Sesama wanita boleh enggak lihat rambut? Boleh. boleh Sesama wanita boleh enggak lihat lengannya? Boleh. boleh Sesama wanita boleh enggak kalau ada yang lain Yang nenek misalnya kemudian dilihat? Boleh, boleh atau tidak? Boleh. boleh, sama seperti pembahasan Dengan mahrum kemarin kalau dengan mahrum kesimpulannya Aurat yang tidak boleh dilihat oleh mahrum Antara pusar dan lutut. Berarti kalau mahrumnya ini Lihat lagi menyusui masih Boleh Kemudian Sekarang judul lagi Tadi sudah sudah tak? Nah, sekarang judul baru lagi Judulnya Bolehkah wanita Bolehkah wanita muslimah Wanita muslimah Menampakkan menampakkan rambut misalnya di hadapan wanita kafir menampakkan rambut misalnya di hadapan wanita kafir tulis di bawahnya Pendapat yang kuat Selama wanita kafir Selama wanita kafir Tersebut terpercaya Selama wanita kafir tersebut terpercaya Masih dibolehkan menampakan selain antara pusar dan lutut selain antara pusar dan lutut selain selain antara pusar dan lutut jadi masih boleh sama seperti wanita yang lain Jadi lagi yang baru berpakaian di hadapan anak-anak yang belum paham Apa tadi judulnya? Berpakaian di hadapan, B di hadapan anak yang belum paham. paham. Taim. Selama tulis di bawahnya. Selama anak itu belum paham. Selama anak itu belum paham. Misalnya anak tetangga G belum paham Maka boleh masuk Maka boleh masuk Melihat Wanita yang tidak berjilbab Maka boleh masuk melihat wanita yang tidak berjilbab Maka boleh masuk melihat wanita yang berjilbab Uh, tidak berjilbab. Melihat wanita yang tidak berjilbab atau terbuka rambutnya. Atau terbuka rambutnya. Kemudian pembahasan terakhir judul terakhir bagian wanita di hadapan suami. Pakaian wanita di hadapan suami Antara pasangan suami istri Lihat di bawahnya Terus di bawahnya Antara pasangan suami istri Boleh melihat seluruh tubuh Boleh melihat seluruh tubuh Tanpa Dinilai makroh tanpa dinilai makro Tanpa dinilai makro Kenapa di sini saya katakan tanpa dinilai makro? Karena menurut Ingus di dicatat, karena menurut sebagian ulama, ya suami itu tidak boleh melihat kemaluan istrinya sendiri. Ini perkataan Al-Qadi Abu Suja di dalam kitabnya Matan Al-Qawa'id wa Taqrib. Jadi kalau mau hubungan intim dengan istrinya Maka tidak boleh lihat kemaluan istrinya Makro ya, Makro seperti itu Dan keyakinannya tidak benar Tidak berdalil dan tidak punya dasar yang kuat Artinya tidak ada aurat antara suami Istri Nah maka kesimpulan kita Kita bahas dari awal dahulu Yang pertama tentang pakaian wanita ini pakaian wanita berarti di hadapan yang bukan mahram, ya. Waktu itu memenuhi syarat-syaratnya. sampai berapa syarat pakaian wanita? Ada berapa syarat? Delapan, delapan, delapan syarat. Lalu ada pakaian wanita di hadapan mahromnya, bapaknya, ya, di hadapan kakaknya, ya. Pokoknya yang masih hubungan mahrom yang tidak boleh dinikahi. Terus ada lagi pakaian wanita di hadapan sama wanita, Ada lagi pakaian wanita di hadapan wanita kafir. Baru yang terakhir pakaian wanita di hadapan sua, suami. Jadi lengkap pembahasannya, pembahasan pakaian wanita tadi sudah selesai. Ya, ini kemawon kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Mangga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wabarakatuh.